siang setinggi-tingginya ya kembali Eya <laughs> ya kalau gitu kita yang bersama dengan New Monata kembali untuk Laskar Abajuri terima kasih banyak kehadirannya ya New Monata Fifi Fiyola Bulan Bintang Yeah